للمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن أهل الشيخ رحمه الله masih pada bab ketiga belas minasir anistighi tabi kayidullah atau yadhu atau yadhuwa kayrahu termasuk syirik ketika orang istighaza meminta pertolongan kepada selain Allah atau dia berdoa memohon sesuatu kepada selain Allah. Boleh bawakan ayat Wa qawluhu amman yujibul mutta ra idza da'ahu wa yakshif us-su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum Allah. Aman yuzi pul motor idadah siapa yang mampu dan berkuasa menjawab mengabulkan doa orang yang dalam keadaan darurat motor man asobahudor orang yang kena Mabarot. Dalam artian dia sangat-sangat membutuhkan pertolongan Dalam kondisi darurat gawat Dan harus segera mendapat pertolongan Di saat dia hanya memohon kepada ropnya Putus segala Daya dan upaya dia Tidak ada lagi yang dia harap Melainkan pertolongan Dari Allah Siapa yang mampu menjawab orang seperti ini Ketika dia berdoa kepadanya Siapa pula yang mampu untuk Menghilangkan asu Kejelekan yang menimpa seorang hamba dan menjadikan kalian sebagai khulafa di muka bumi ini. Ha ilahum maka apakah ada sesembahan lain selain Allah? Yubayyinu ta'ala 'an al-musyrikin min al-arab wa nahwihim qad 'alimu annahu la yujibul muttarra wa yakshifu sua illallahu wahdahu. Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa Musyrikin Baik itu dari orang Arab Maupun yang selain Arab Faham mereka tahu bahwasanya orang yang dalam keadaan gawat darurat semacam ini Ketika dia menghadapi masalah besar Bahkan mungkin taruhannya nyawa dia. Dia sangat butuh segera untuk diselamatkan, dibantu. Dan dihilangkan, diselamatkan dari kejelekannya. Nah, mereka tahu tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan seperti itu. Kecuali Allah Ta'ala. Uptar sudah. yang di tengah lautan misalnya sendiri di kapalnya kecil terombang ambing dengan ombak besar angin malam hari di saat itu dia motor sudah mau kemana dia siapa yang bisa nolong dia dia berdoa-doa minta keselamatan minta perlindungan yang bisa menyelamatkan orang semacam ini selain Allah siapa lagi dan musyrikin tahu hanya Allah yang bisa dan ketika itu mereka hanya memohon meminta kepada Allah sudah mutar dia sudah saat itu sudah putus segala harapan dia sudah enggak ada ya dia yakin enggak akan ada yang bisa selamatkan dia melainkan Allah subhanahu wa taala dia banyak-banyak doa berharap bergantung tawakal hanya kepada Allah sudah saat itu Orang kondisi semacam itu. Mutar. Tidak ada yang bisa jawab. Orang yang mutar. Dan menghilangkan kejelekan darinya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. fa zakara subhanahu muhtajjan alaihim bitikadhihimu syufa'a' min dunihi walihada qala allah yani yafalu zalik Allah sebutkan ini untuk mematahkan hujah mereka musyrikin ketika mereka jadikan para sufa'a yang mereka yakini akan memberi syafaat mereka dan mereka doai, mereka ibadai selain Allah. Makanya Allah tanya dalam bentuk pengingkaran, "Ailahu ma Allah? Apa ada sesembahan lain selain Allah?" Ya'niyaf'alu dhalik Artinya yang bisa melakukan itu Bisa menyelamatkan dan menjawab Doa muhtar ini Syufa'a kalian ini Orang-orang soleh Yang kalian anggap wali Yang kalian sembah Kalian doai Kalian ibadai Ada yang bisa menyelamatkan muhtar ini Mengabulkan doanya di saat darurat semacam itu Hai Ha'ilahumma'allah amma yujibul muqtara iza da'a wa yashifu su' fa iza alihatuhum la tujibuhum fi halil tirar maka jika sesembahan mereka ini selain Allah tidak mampu dan tidak akan bisa selamanya menjawab dan mengabulkan orang yang dalam keadaan muqtar Enggak bisa mereka jawab. Enggak bisa mereka selamatkan dan terbukti yang berdoa juga enggak akan minta ke mereka. Hanya kepada Allah. Falayasluhu an yaj'aluha syuraka'a lillah alladhi yujibul muqtara idza da'ahu wa yakhsifus. Wahdahu. Maka dari sisi manapun tidak pantas enggak berhak untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah karena Allah yujibul muqtar Allah menjawab mengabulkan orang yang dalam keadaan darurat semacam ini dan sementara mereka Shuwa'ah yang dijadikan perantara-perantara oleh mereka ini yang dianggap orang saleh atau wali sedikit pun tidak mampu melakukan itu. Bagaimana mau dijadikan sekutu, disekutukan dengan Allah, dijadikan tandingan dengan perbedaan yang begitu jauh sama sekali. Wahada asoohu ma'fu sirat bihil ayah kasabikotihah dan ini Tafsir terbaik pada ayat ini sama seperti ayat-ayat sebelumnya di surat Naml ini. Karena sebelumnya aman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa'ammatna bihi hadaiqan zata bahjah maka nalakum an tumbitu syajaraha a ilahum allah Balhum kaumun qaumun ya'dilun Siapa yang menciptakan langit, bumi, menurunkan dari langit air hujan, kami tumbuhkan dengannya tanam tanaman di kebun, indah. Nah. Dan kalian sama sekali nggak akan mampu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Ini semua ini kekuasaan Allah satu-satunya, hanya Dia yang bisa lakukan itu. Makanya kembali Allah tanyakan dalam bentuk pengingkaran. Ailahu Allah? Apa ada sesembahan selain Allah mampu melakukan itu? Menciptakan langit, bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman? Balhum qaumun ya'dilun tapi mereka memang orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dari al-haq sehingga mereka tetap saja beribadah dan menuhankan selain Allah padahal mereka tahu enggak ada yang melakukan semua ini kecuali Allah. Amman al arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrain hajiza. A ilahum Allah wal bal aktharuhum la ya'lamun Ataukah siapa yang bisa menjadikan bumi ini tenang? Koror. Koror, yakni mustatir roh. Tenang bumi ini. Anteng. Diam. Sehingga dengan mudah kalian beraktivitas di atasnya. Di atas punggungnya. Yang mau mengolah tanah itu si petani membajak, mencangkul, menanam, tenang karena buminya dijadikan tenang. diam. yang misalnya pembangun ya membangun dengan tenangnya. yang berkendaraan yang ini aspal segala aktivitas manusia bisa mereka dapati kemaslahatan hidupnya banyak Ketika bumi ini Allah jadikan Qarar, mustaqirrah. Wajah ala khilalaha anharah. Dan di situ pula di bumi Allah jadikan sungai-sungai, dialirkan untuk kemaslahatan hidup mereka. Wajah ala laharawasiyah. Ditambah lagi Allah jadikan pasak-pasak bumi, yaitu gunung. Menambah ke ke apa ke antengan bumi ini sehingga semakin diam dia semakin kokoh semakin tenang di layaknya kayu misalnya dipaku sehingga dia mancep tenang dan kokoh di situ nah, bumi pun dipasak dengan gunung-gunung besar hingga dia semakin kokoh, semakin tenang, tidak goyah, tidak gerak. Wa ja'ala bainal bahrain hajiza dan Allah jadikan di antara dua laut penghalang a ila Allah, maka sekali lagi apa ada sesembahan selain Allah yang bisa lakukan itu? Dan ini salah satu ayat Dari sekian ayat Yang menjelaskan bahwa bumi Allah jadikan tenang Kororon Tidak bergerak Tidak berputar Seperti yang diyakini atau disebutkan oleh para Filosof-filosof gila Dari Yunani bahwa dia berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan sekencang itu berputar dia pada porosnya dan dia mengelilingi matahari dibaratkan seperti air kalau kamu putar dengan cepat di gayung atau semisalnya nggak akan tumpah Maka oh, seperti itu pula Bumi sehingga ini Dan ini kedustaan. Karena Allah mengatakan Allah jadikan bumi ini tenang Di ayat lain Allah sebutkan Makna yang sama Wa ja'ala Fi harowasiya Antami dabikum Antami dabikum Damid Allah jadikan gunung-gunung di muka bumi ini, agar bumi ini tidak damid. Damid. Para ulama tafsir seperti Bokowi dan yang lain menyebutkan, damid aithadur wa tataharrok. Tatur berputar, tataharrok bergerak. Allah jadikan gunung-gunung itu pancang bumi, agar dia tidak berputar, agar dia tidak bergerak. Temang kokoh seperti tadi sehingga mudah manusia itu hidup di atasnya bagaimana dikatakan berputar orang oh, alamin yang menciptakan mengatakan dijadikan tenang dikasih gunung supaya dia semakin tenang agar dia tidak berputar agar dia tidak bergerak nah. sampai nanti dia mulkiyama Allah hancurkan Allah jadikan bumi itu berputar dan berbenturan satu dengan yang lain seperti yang Allah katakan uh, di surat Al-Mulk apa ala ilaha ilallah Ketika Allah sebutkan tentang bumi ini a'amintum man fis-sama'i ayakhsifa bikumul ardha apakah kalian merasa aman dengan yang di langit yakni Allah dari murkanya kalian merasa aman di mana ketika Allah murka, marah Allah jadikan bumi ini Ya sifabikumul ard Fa idha hiya tamur Tamur baru dia bermakna tadur, tataharrak Ketika Allah murka, maka Allah jadikan bumi itu berputar dan bergerak Hancur semua eng isi ada di dalamnya masallallahu alaihi wasallam hmm. al-hazil itu yang Allah sebutkan penciptanya yang berkuasa dan maha tahu di atas segalanya mereka katakan bumi ini berputar bergerak dari mana mereka saksikan dari sisi mana siapa yang pernah melihat keluar angkasa misalnya, wah itu bumi, planet bumi dilihat berputar begitu, siapa yang pernah menyaksikan? Kedabun, mereka hanya berdusta mengira-ngira dan duga-duga saja tanpa ada ilmu yang mereka miliki. Wah. Hal muhim itu kekuasaan Allah yang Allah sebutkan untuk Mematahkan dan membantah segala hujah musyrikin, bahwa tidak ada sesembahan mereka satupun yang mampu melakukan semua itu. Aman Yahdikum fi dulumatil bari wal bahr. Kemudian, Dia mengirimkan angin sebagai pembawa rahmat di Allah adalah Allah Yang Maha siapa pula yang memberi kalian hidayah? Keselamatan di gelapnya daratan atau lautan? Siapa pula yang mengirim angin? sebagai kabar gembira muqaddimah atau pertanda turunnya hujan rahmat dari Allah adakah sembahan lain selain Allah maha tinggi Allah dari kemusyrikan mereka amayabdaul khalqa tsumma yu'iduhu waman yarzukukum minas sama'i wal ard a ilahum siapa yang memulai penciptaan siapa pula yang mampu mengembalikan penciptaan Siapa yang memberi rizki kalian dari langit dan bumi? Alhamdulillah. Ada sesembahan. Adakah Tuhan selain Allah? Qul hatu burhanakum inkuntum sadiqin. Datangkan. Bukti kalian. Kalau kalian itu benar. bahwa Tuhan yang kalian sembah itu berhak disembah. Buktikan apa dengan alasan apa kalian sembah Sementara sedikitpun dari yang Allah sebut gak mampu mereka lakukan Lah menciptakan langit bumi, wala mengatur, wala menurunkan hujan Wala menumbuhkan tanaman, wala bisa menjadikan bumi itu tenang Wala ini, wala itu menyelamatkan kalian di kegelapan darat lautan Maka dari sisi mana kalian sembah Sementara sifat-sifat ketuhanan dan perbuatan-perbuatan yang hanya mampu dilakukan oleh Tuhan sesembahan, sedikitpun gak bisa mereka lakukan. Dan kalian tahu itu, Moshidikin. Tahu. Kalau mereka ditanya, pasti mereka katakan hanya Allah yang bisa lakukan semua ini. Gak ada yang bisa Enggak ada yang mampu dan enggak mungkin ada yang melakukan sedikit pun dari semua ini selain dari Allah Subhanahu wa Maka demikian pula ayat ini serupa dengan ayat-ayat tadi satu konteks. Aman <tuh> <tuh> yujibul mutta khi da'a Siapa yang bisa menjawab? Mutar orang dalam keadaan darurat tadi. Ketika dia betul-betul berdoa berharap kepada Allah, wa khifusu mengangkat dan menghilangkan kejelekannya yang menimpa dia atau menghad dia hadapi. Ya jalukum kullafa al arta ilahum Allah. Siapa yang bisa lakukan ini selain Allah? Aman ini idrom. Asalnya am dan man Am, man Am itu bisa am Mutasila bisa am munkotiah Bisa am dalam artian dia tersambung Ada am dia terputus Kalau dia tersambung maka maknanya au Au atau berarti dia am mutasila kalau dia am dalam artian mukothia yang terputus maknanya bal idrop bahkan bahkan siapa hamzanya tetap tentunya stivham bahkan siapa yang mampu menjawab mengabulkan doa orang yang mutar selain Allah menghilangkan kejelekannya siapa bahkan siapa yang melakukan itu selain Allah nah, bedanya juga para ulama sebutkan kalau yang mutasilah yang bermakna au muadilnya harus disebut muadil itu apa lawannya atau tandingannya dalam artian gini misalnya kamu katakan man ahsan Ali am Amr harus Amr disebut Manil ahsan manil aalam misalnya siapa yang lebih tahu siapa yang lebih ngerti misalnya Siapa yang lebih kuat Ali atau Amr Berarti dia amyang mutasilah. Karena lawannya atau muadilnya disebut. Kalau ada muadil disebut berarti itu pasti mutasilah. Tetapi mungkotia tidak tersebut muadilnya. Seperti ayat ini. Kan hanya satu sisi, hanya Allah yang disebut di sini. Muadilnya tidak disebut. Enggak disebut misalnya aman yujibul mutarrida da'awu syufusuk Allah am alihatukum misalnya gitu kalau bukan ayat kan enggak demikian hanya satu yang disebut Allah saja maka ini am yang munfasilah karena muadilnya tidak disebutkan wayakhifus su Yaksi su artinya mengangkat atau menghilangkan su su kejelekan kulumayusi ul insan segala yang membuat orang itu tidak senang membuat orang tidak tenang tidak nyaman itu su ya su uhu sesuatu yang tidak membuat dia bahagia secara umum asu bunat darurah tingkatannya memang di bawah darurah di bawah darurat artinya kalau dikaitkan dengan muttor kondisi motor lebih dahsyat, lebih sulit daripada su sehingga bisa dikatakan kullu darura su setiap darura orang yang motor menghadapi itu pasti itu su kejelekan karena dia enggak senang walaisa kullu suin darura tapi enggak semua su menjadi darurat enggak sampai dia seperti kondisi gawat darurat tadi berharap dan memohon kepada Allah sangat untuk ini enggak sampai setingkat itu tapi ya jelek pada dirinya dia sakit misalnya sakit perut su ya su ya enggak senang kok oh, sakit perutnya Wa'ilah sakit gigi, wa'ilah sakit kepala, wa'ilah apa, menimpa dia, hartanya diambil orang misalnya, atau apa. Pokoknya setiap kejelekan, tetapi tidak sampai setingkat darurat. Ini dan itu. Darurat maupun su hanya Allah yang mampu menjawab dan menyelamatkan si hamba dari kedua-duanya. Apakah Yakshivusu yang Allah sebutkan menghilangkan uh, kejelekan dia ini masih berhubungan dengan aman yujibul motor, ataukah tidak berhubungan terputus? Dalam artian begini, kalau dikatakan berhubungan, maka makna ayat bahwa Allah hanya Dia yang mampu menjawab doa mutar. Di mana ketika Allah jawab, Allah kabulkan doa orang yang mutar ini, maka Allah hilangkan kejelekannya, Allah singkirkan darinya. Yaksi syufu, ketika Allah mengabulkan doa orang muttor sebatas itu ini kalau dikatakan berhubungan tapi jika kita katakan tidak berhubungan berarti masing-masing maknanya bahwa Allah menjawab doa muttor kabulkan oleh Allah Lalu ada kekuasaan lain. Yang juga hanya Allah yang mampu lakukan. Yaitu. Yaksifussu. Menghilangkan. Kejelekan yang ada pada si hamba. Mampu. Mengangkat dan menepis kejelekan itu dari si hamba. Baik yang dalam keadaan mutor maupun yang tidak dalam keadaan motor walaupun dia tidak sampai tingkatan dorurak tadi su hanya Allah yang mampu menghilangkan dan menyingkirkan kejelekan itu dari si hamba makna kedua tentunya lebih luas dan makna ayat, semakin itu lebih luas, semakin bagus, semakin semakin baik. Karena kalau dikatakan yang pertama, sempit maknanya. Terbatas hanya su kejelekan orang yang motor saja. Kalau dikatakan berkaitan tadi. Makanya makna kedua yang lebih tepat. Bahawa su yak sifu su. Ini tersendiri tidak ada kaitannya dengan Amman Yujibul Muttar. Nah. Di dalam ayat ini Al-Imam membawakan a ilahun ma Allah ini istifham bi manal ingkar. Atau nafi ya, Ingkar ya pengingkaran Ingkari oleh Allah Adanya sesembahan lain selain Allah Dan ini ma'ruf dalam bahasa Pertanyaan yang Maknanya adalah Pengingkaran nah, ya Misalnya Kalau dalam bahasa Sehari-hari manusia kamu katakan Kamu sebagai orang tua misalnya Kepada anakmu yang Nas'allah la'afiyah misalnya Karena nakal Atau begini, kamu tanya dia Ada yang Ngasih kamu Belanja selain bapakmu Ayo Apa yang ngasih belanja kamu selain bapakmu Pertanyaan kan Tapi dia gak ingin jawaban Pertanyaan ini maknanya Pengingkaran bagaimana kamu durhaka gak nurut sama orang tuamu sementara hanya bapakmu yang memberi kamu belanja, mana itu pengingkaran, atau penafian serupa, mirip ini yani gak ada yang memberi kamu belanja selain bapakmu ini a'ilahumma'allah dinafikan oleh Allah tidak ada sesembahan lain selain Allah yang disembah dengan hak tidak ada yang mampu melakukan semua ini selain Allah Rahimna. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayat 62 dari an 6 Amman yujibul 6-3 Ayat 6-3 Ayat 6-3 Ayat 6-3 Ayat 6-3 Ayat 6 Dibawakan oleh Muallif Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah dalam bab minasyirik. An-yastahi fabighairillah. Dari sisi bahawa. Orang. Yang dalam keadaan motor. Dan kemudian juga. Allah. Mengkabulkan. Permintaannya. Dan menghilangkan kejelekan. Yang dia hadapi. Itu atau seringnya dengan istighatha istighif dia benar-benar meminta dan memohon kepada Allah untuk dihilangkan darurahnya darurat yang dia hadapi Mohon kepada Allah untuk dihilangkan, diselamatkan dari suh yang jelek, yang menimpa dia. Makanya dibawakan dalam bab ini, sehingga termasuk syirik jika seseorang memohon kepada selain Allah, untuk dihilangkan dari kejelekannya, sakit. Wailah ketika dia pailit, ketika ini sulit urusannya, ada problem. Dia minta untuk selamat dari semua itu, dia mintakan kepada selain Allah beristirahat. Karena Allah katakan hanya Allah yang mampu lakukan itu. Ha'ilahumma Allah. Terlebih kalau itu dalam keadaan darurat muqtar malah dia meminta kepada selain Allah bahada syirkun akbar dia istighafa meminta pertolongan meminta bantuan kepada selain Allah dalam situasi semacam itu Aman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus Di ayat ini Al Imam Ibnu Kathir rahimahullah membawakan kisah di tafsirnya seorang mukari Mukari itu apa ya semacam kalau sekarang kayak jasa angkut ngirim-ngirim -ngirim barang kurir gitu lah, ekspedisi begitu zaman itu dengan ontanya atau kudanya dari satu kota ke kota lain begitu sudah tua mukari ini walhazil pada satu saat penuh barang yang harus dia antarkan dari kota ini ke kota itu di tengah perjalanan di gurun pasir dia dicegat oleh para penjahat Rampok Diambil seluruh barangnya Dan dia akan dibunuh Kata dia kalau kau kalian mau Ambil barang-barangku Ambil aja semua Tapi biarkan aku hidup Biarkan aku pulang sendiri Ini. Kata mereka enggak Kami harus tetap bunuh kamu Lalu dia katakan Kalau begitu sebelum aku mati Izinkan aku sholat terakhir Dua rokat Wadarobku Ambil mereka tertawa-tawa, ah, terserah kamu, ya Allah, cepat sholat belum kami bunuh. Nah, dalam keadaan sholat, ini sekarang mutor dia. Dia mau minta tolong kemana, mau teriak seperti Sampai putus suaranya, gak akan ada yang dengar manusia. Pun oh, dia di tengah gurun pasir. Sejauh matanya memandang pasir. Mutor dia sekarang. Ini mutor sekarang, keadaan darurat dia sangat perlu bantuan untuk selamat dan su juga lebih bahkan dari su kejelekan yang dia hadapi masalah dia yakin hanya Allah yang bisa selamatkan dia dia doa dalam sholatnya minta keselamatan memohon pertolongan kepada Allah dan dia yakin hanya Allah yang bisa membantu dia menyelamatkan dia sampai dia begitu salam Secepat itu tiba-tiba datang dari arah tertentu seorang penunggang kuda dengan gagah perkasanya dengan menghunuskan pedang putih orang itu baju putih dan secepat kilat dia ayunkan pedangnya dia bunuh semua perampok yang ada di situ sehingga mati dan selamat orang ini. Mau pergi dia panggil sebentar. Kamu ini dari mana dan kau tiba-tiba muncul siapa kamu ini? Lalu dia jawab, "Aku ini utusan man idza da'ahul muttor ajabah." Utusan dari Dat yang jika didoai, dimintai oleh orang yang muttor pasti akan dikabulkan. Dan ini malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas zaman korib Ibnu kafir kita tahu di abad Ke 9 atau abad ke 10 Rahimahullah Nantinya enggak jauh dari zaman kita Kita di abad 15 di ya Ada 5 atau 6 Abad antara kita Dengan beliau Dan banyak Kisah-kisah yang Serupa Motor orang ini dalam keadaan Motor sudah Ketika sudah gak mungkin ada keselamatan lain, tidak ada penolong lain dan mentok upaya dia gak akan bisa dia selamat dengan kemampuan sendiri. Saat itu dia mohon betul-betul istighfah kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Ajabah, aman yujib. Jawab, kabulkan Allah, mutar ini. Dan itu hanya Allah yang kuasa Gak akan ada yang bisa Makanya konteks ayat menunjukkan itu Keesaan Allah Hanya dia satu-satunya yang mampu Lakukan itu Gak akan ada Yang dituhankan selain Allah Yang bisa melakukan semacam itu Menjawab Mengabulkan doa mutar Oyeksifus su Nah Tinggal permasalahan yang para ulama sebutkan bahwa terkadang muter muter dalam keadaan darurat seperti kita tahu tadi bisa jadi dia minta pertolongan <coughs> kepada makhluk dan terkabul mampu dipenuhi dan dikabulkan daruratnya hilang, misalnya orang yang kelaparan sangat taruhlah dua atau tiga hari dia belum makan, belum minum muter dia saat itu untuk makan lemes, capek, dia butuh sekali makan termasuk muter darurat maka dia dapati orang misalnya atau warung, Ulung pak saya dikasih makan dalam satu piring Saya lapar betul tiga hari Belum makan misalnya Dan dikasih nah, Sehingga Hilang daruratnya Sudah tidak muter lagi dia dengan makan itu Kenyang dan Wah yang semacam ini para ulama sebutkan, Pertama tentang boleh atau tidaknya, Boleh. Dia minta kepada selain Allah. Dalam kasus semacam ini. Kenapa? Karena dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. terurat makan misalnya, Dikasih makan. Ya Allah ini nasi rames misalnya. Bisa orang itu membantu doruratnya dalam batasan ini. Tetapi, tetap dia harus ingat bahwa itu tidak menyendiri. Tetapi harus dia yakini sebab minal asbab. Sekedar sebab, inti permasalahan tetap dia harus yakin hanya Allah yang pada hakikatnya yang menghilangkan daruratnya Allah s.w.t kenapa? agar kemudian kalbunya bergantung hanya kepada Allah karena yang mempermudah bagi dia adalah Allah yang menggerakkan hati orang itu Allah Nah, kalau Allah tidak kehendaki misalnya kamu Darurat, minta Makan misalnya ke orang ini Kalau Allah tidak gerakan hatinya Sana, sana pergi Cari yang lain, jangan ke saya Mau apa kamu nah. Allah yang gerakan hati orang itu Sehingga iba kepada kamu Mau ngasih makanan nah. Itu yang pertama Yang kedua <tuh> Yang membuat makanan itu juga barokah, bermanfaat bagi kamu, kamu kenyang dan hilang darurat laparmu. Juga Allah subhanahu taala. Kalau Allah kehendaki itu nggak manfaatnya kan manfaat. Jangan sepiring, hatta tiga piring kamu makan. Kalau nggak ada barokahnya, tetap saja kamu kelaparan, tidak hilang daruratmu, tetap kamu lemas, tetap kamu bisa jatuh sakit dan seterusnya. Allah yang tentukan Maka Allah yang mempermudah Sehingga orang itu bisa memberi makan Dan makanan itu manfaat Barokah bagimu Menghilangkan daruratmu Allah taala. Orang ini hanya sekedar sebab Perantara yang dengannya Allah berikan makanan itu melalui dia padamu Itu hakikat permasalahan ketika seorang motor meminta bantuan kepada makhluk Dan bisa dibantu untuk dihilangkan daruratnya Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala, ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin